Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bertemu lagi dengan saya Kali ini saya akan membahas tentang Imam Mahdi Imam Mahdi adalah bahasa Arab Yang berasal dari kata Imam dan Mahdi Imam artinya pemimpin Dan Mahdi sebetulnya berasal dari Kata Huda Yang artinya petunjuk Hidayah jadi Imam Mahdi artinya adalah pemimpin yang membawa petunjuk Jadi bukanlah nama seseorang Tapi ini sebuah simbolik Bahwa dimasayangkan datang akan datang seorang Imam Mahdi Dan ini diramalkan oleh Nabi Muhammad ketika setelah Perang Badar Nabi Muhammad menjelaskan tarot tupikum amroini main tamasakum lanta di badan kitabuloh wasanat rasul, tapi berhenti sampai di situ. Pasal padahal setelahnya rasul menjelaskan tentang akan datangnya imam mahdi masa yang akan datang. Akan datangnya imam mahdi 13 abad setelah rasul wafat. Nah, lalu apa ayat yang menjelaskannya? Ternyata ini dikuatkan dengan Quran surat An-Nur surat 24 ayat 35. Di situ Allah menjelaskan, "Allahu nurus samawati wal ard, masalun nurihin misbah, al-misbahun fi juz'atin ajjajatin ajjajatin ka anna ha min syajaratin mubarrakatin zaitunatin" la sarkia wala gordia yakadu jatuhayudih walalam tamsa sunar nurun ala nurin jadi Allah akan kembali menurunkan cahayanya Di mana cahaya Allah itu akan muncul di dalam sebuah lubang yang tak tembus yang di dalamnya kamiskatu tihamisbah di dalam sebuah lubang yang tak tembus yang di dalamnya ada cahaya yang besar yang dinyalakan tidak dari minyak keton, tidak menggunakan Pura api. Walau lampu masa sunat, walaupun tidak tersentuh cahaya itu bisa bercahaya sangat hebat Cahaya itu seperti pelita. Apa yang dimaksudkan Rosu pada zaman itu orang nggak ngerti. Sahabat-sahabatnya ketika melarik itu apa yang maksud Rosu? Pada Rosu telah meraung ke masa depan yang dimaksudnya itu adalah bolang atau neon. Karena ia di dalam sebuah bola bola kaca yang tak tembus, bola kristal yang di dalamnya ada sebuah pelita besar walaupun tidak tersetuh api walaupun tidak menggunakan minyak untuk menyalakannya inilah hebatnya Rasul, inilah hebatnya Nabi Muhammad, dia mampu menerawang, dia mampu menyaksikan bahwa di masa yang akan datang ketika orang sudah menggunakan neon, ketika orang sudah menggunakan bola disitulah akan diturunkan kembali cahaya cahaya apa? cahaya di atas cahaya menurun ala iya benar Muhammad itu adalah nabi terakhir yang menyampaikan syariat tapi ingat syariat bukanlah akhir dari perjalanan Islam tapi justru syariat adalah awal dari perjalanan Islam menuju tingkatan yang lebih tinggi yaitu tarekat Hakekat dan maripat dan yang disampaikan oleh Imam Mahdi ini dia akan membawa cahaya di atas cahaya sedangkan Muhammad adalah nur sedangkan yang diajarkan oleh Imam Mahdi adalah nurun ala nur kalau hak srena ah adalah nur ajalan nur sedangkan hakikat adalah nurun ala nur nah di manakah akan diturunkannya Cahaya di atas saya ini Ajaran hakikat ini La Sarqiyah Walagordia Tidak di barat ataupun timur Kita saksikan dunia ini terpecah Menjadi dua bagian Barat Amerika dan lain sebagainya Dan timur Arab Saudi Dan sebagainya Sedangkan Indonesia berada Tepat di tengahnya yang tidak di barat Tidak pula di timur Di sinilah Akan dilahirkan kembali cahaya di atas cahaya setelah Rasul wafat 13 abad setelah Rasul wafat kalau dihitung 13 abad setelah Rasul wafat Rasul lahir eh, kitab 65 masehi 650 masehi itu dalam hitungan 13 abad 1000 berarti 1300 tahun setelah itu maka tepatnya itu akan dilahirkan pada tahun 1901 Sebetulnya Imam Mahdi sudah lahir Pada tahun 1901 Imam Mahdi yang membawa satu keterangan baru Suatu tingkatan baru menuju manusia milenial Yaitu cahaya di atas manusia. cahaya Inilah milenial manusia Lalu bagaimana sifat-sifat dan karakter ciri-ciri Imam Mahdi ini di antara ciri-ciri Imam Mahdi ada beberapa takulah ciri Imam Mahdi di antaranya bahwa Imam Mahdi mengajak manusia menuju kepada aku yang sejati dengan hakikat pengenalan diri dengan jalan jiwa berserah diri hanya kepada Allah maka dia mengenal aku yang sejati sehingga ciri Imam Mahdi tidak ngaku, tidak ngaku-ngaku dirinya sebagai Imam Adi. Nah aku dengan ngaku berbeda. Pada dasarnya sekarang orang bukan mengenal aku, tapi kebanyakan ngaku pakai eng. Di mana menggunakan eng itu masih ngaya, ngelamu, ngerendahin orang, ngejelaskan orang. Setiap kata eng itu selalu tidak baik. Selalu berhubungan dengan nafsu Eng aku yang sejati adalah hakikat Tapi ketika menggunakan eng, ngaku, ngaku Itu bukanlah Imam Mahdi Jadi Imam yang Mahdi itu tidak mengaku dirinya sebagai Imam Mahdi Dua, Imam Mahdi memiliki nama yang sama seperti aku, kata Muhammad Berarti dia memiliki awal nama Muhammad Entahlah selanjutnya namanya apa. Tapi yang jelas awal namanya Muhammad. Nama dan tiga nama Mahdi tersembunyi, tidak diketahui nama Mahdinya, tersembunyi. Dan keempat tidak dikenal luas atau tidak dikenal umum pada masa hidupnya. Dia tidak, orang tidak tahu. Kalaupun misalnya orang mengenalnya, cukup mengenalnya sebagai seorang bisnis atau oh dia seorang bisnis, oh dia seorang yang tetapi orang tidak pernah mengenalnya bahawa dia seorang ulama Bahawa dia seorang kiai Atau bahawa dia seorang imam Tidak ada orang yang mengenalnya sebagai imam Dia hanya akan dikenal 100 tahun kemudian setelah meninggal Lima, ajaran yang disampaikannya bukan lagi ajaran serek Tapi ajaran hakikat untuk semua manusia Untuk semua manusia dan golongan Pandang agamanya apa Tidak mandang negaranya Negara siapa Tidak memandang bangsanya bangsa apa Tidak memandang bahasanya bahasa apa Karena ajarannya adalah Rasa Ajarannya adalah hakikat Hakikat adalah Ajaran universal Dari semua Manusia Bangsa, bahasa Itu ajaran manusia Dilio mengajarkan kita untuk menjadi manusia Karena paling susah di zaman sekarang Adalah menjadi manusia biasa Karena banyak orang yang berpotensi menjadi Tuhan Banyak orang di zaman sekarang ini Berpotensi menjadi manajer Tuhan Banyak orang berpotensi menjadi wakil Tuhan Tapi Imam Mahdi ini justru mengajarkan kepada kita Agar menjadi manusia biasa Karena ketika kita berbicara Ketika kita masih menjadi manusia biasa Setidaknya kita berbicara sebagai manusia Bukan sebagai Tuhan Bukan sebagai penghakim Tapi menjadi manusia biasa Itulah kiranya ciri-ciri Imam Mahdi Dan beliau inilah yang diturunkan untuk mencari untuk melawan fitnah-fitnah dajjal yang akan turun setelahnya karena di, pada tanda kiamat itu adalah kiamat itu kan sebelumnya dijelaskan hari kebangkitan Islam Nah ketika Islam akan bangkit, pertama diturunkan dulu Imam Mahdi lalu muncul dajjal dengan fitnah-fitnahnya ini akan menjadi penyeimbang Ajaran Imam Mahdi ini adalah Menjadi penyeimbang atas Fitnah-fitnah Dajjal Yang sekarang banyak tumbuh Dengan subur. Untuk itu Kita Harus mengenali siapa Imam Mahdi ini Karena Imam Mahdi ini Bukan nama Seseorang, namanya jelas Tadi Muhammad, tapi dia adalah Sosok yang mengayomi semua umat Semua manusia untuk menjadi manusia Terima kasih Semoga penjelasan hari ini Bisa bermanfaat untuk kita semua Baik untuk pemirsa yang menyaksikan Juga untuk saya yang menyampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh